Sudah tahu bikin capek, tidak nyaman, harus menghadapi mara bahaya. Kenapa sih? Balik lagi ke gunung? Bertepatan dengan Imlek dan libur panjang yang diakibatkan olehnya, saya bersama seorang kawan yang bernama Eki memutuskan untuk pergi mendaki Gunung Sindoro. Tadinya sih ingin ke Gunung Sumbing juga. Tapi karena waktunya mepet dengan acara di Jakarta, ya saya harus merelakan untuk hanya mendaki Gunung Sindoro. Kami janjian di terminal Cicahem, Bandung, dan ternyata Eki membawa beberapa kawannya. Ada Boy, Iqbal, Ganda, Samsul, dan juga Eka. Kami bertuju naik bis tepat jam 7 malam menuju terminal Wonosobo. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kami tiba di terminal sekitar dini hari. Sedikit bersih-bersih, lalu sarapan, ketika matahari mulai muncul, kami mencarter mobil angkutan umum untuk ke basecamp Camp Sindoro, tepatnya di markas komunitas Grasindo. Karena jarak dari basecamp ke pos 1 lumayan jauh, kami pun memutuskan untuk sedikit manja dan menggunakan jasa ojek. Ini tentu saja disebabkan karena beberapa dari kami memiliki keterbatasan waktu, dan beberapa lainnya belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah pendakian perdana mereka. Ojek sedikit bablas ke pos 1,5. Sehabis itu kita berdoa dan mulai trekking. cuaca terbilang ramah dan jalur pendakian tidak terlalu sulit. Padahal, isi karir saya lumayan berat. Ini tentu saja disebabkan oleh peralatan kamera saya. Kami sampai punya guyonan bahwasanya yang membuat pendakian menjadi berat adalah eksistensi Tidak butuh waktu lama, kami tiba di pos 3 Pos ini cukup nyaman, dan saya pikir kami akan camping di sini. Tapi kata Eki, lebih baik kita camping di atas, di pos sunrise. Dan ternyata jaraknya tidak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit mendaki. Di pos sunrise ini, angin lumayan kencang, karena lahannya terbuka. Kami pun mulai mendirikan tenda. Satu tenda yang dibawa oleh kawan-kawan, Satu lagi, tenda yang kami sewa di bawah dan saya sendiri lebih memilih untuk memakai flysheet sebagai bifak. Kenapa? Karena membawa flysheet di dalam carrier bisa dibilang ringan dan juga membuatnya tidak begitu ribet. Kami pun mulai memasak. Tapi perlahan, grimis datang, dan itu menyulitkan kami memasak. Selepas makan, dan ketika hari mulai gelap, hujan makin besar, dan angin makin kencang. Situasi sudah tidak kondusif untuk tidur di dalam flysheet. Semua pasaknya berterbangan, dan flysheet berantakan. Seberes berbincang dan sedikit bermain games, kami pun memutuskan untuk istirahat karena esok pendakian akan dimulai pada dini hari. Eki, Eka, dan Samsul pindah ke tenda yang kecil. Saya bersama Ganda, Boy, dan Iqbal di tenda yang kami sewa. Angin makin kencang, hujan makin besar, dan beberapa kali pasak tenda tercopot. Itu membuat Iqbal dan Ganda harus berulang kali keluar masuk tenda untuk membetulkan pasak. Rusak lagi, balik lagi, rusak lagi, balik lagi. Air pun rembes ke dalam. Saking rembesnya, kami harus tidur dengan jas hujan. Tidur tidak nyenyak dan beberapa kali saya terbangun. Hingga hujan reda dan angin tak lagi kencang. Akhirnya, suasana damai. Sekitar jam 1 pagi, kami bisa bernapas lega dan melanjutkan tidur. Baru saja akan berangkat tidur dan otak sudah setengah sadar, ada yang memukul-mukul karir tempat kepala kami berbaring. Awalnya kami kira badai, anehnya disertai suara dengkuran Pukulan makin keras, sampai kami kaget dan terbangun Lalu tiba-tiba tenda robek Dan mengakibatkan angin kencang masuk ke dalam tenda Ternyata itu adalah ulah babi hutan Bayangkan, setengah sadar dan kami harus membetulkan tenda Setelah itu, kami benar-benar tidak bisa tidur nyenyak Baru terlelap sejenak, suara keramaian terdengar dari depan tenda Saya pun penasaran dan membuka pintu tenda. Dan yang terlihat adalah mentari pagi. Indah sekali. Segala rasa lelah, kesal, semuanya hilang begitu saja. Terganti dengan perasaan hangat yang dibawa oleh mentari. Setelah menikmati mentari pagi dan sedikit berfoto, kami pun melanjutkan pendakian hingga ke puncak gunung. Jalurnya lumayan terjal, tapi tidak begitu jauh. Apalagi dari pos sunrise menuju puncak, kami tidak perlu lagi memakai karir. Jadi langkah terasa ringan. Alam yang terbuka membuat pemandangan gunung suming di seberang sana tampak dengan jelas. Kami pun berjalan dan terus berjalan, hingga akhirnya tiba ke puncak. Ya, kita sudah sampai di puncak Gunung Sindoro. Di Gunung Sindoro, saya bertemu dan mengobrol dengan seseorang bernama Pak Iin. Orang yang cukup keren, Di usianya yang terbilang tidak lagi muda, dia masih aktif mendaki dan memotret landscape. Ada satu cerita dari Pai In yang terkenang hingga sekarang. Katanya, carilah pasangan yang juga senang mendaki gunung. Agar suatu saat nanti, jika kita akan mendaki gunung dan dia tidak ikut, dia tidak akan berpikir yang tidak-tidak apalagi melarang-larang. Karena dia tahu benar nikmatnya mendaki gunung. Jadi, apa sih yang bikin seseorang kembali ke gunung lagi dan lagi? Padahal lebih enak di kota, segalanya sudah tersedia. Justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan tiba-tiba tidak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tiba-tiba tidak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tidak lagi sepalsu di kota. Dan jika boleh mengutip kata-kata kawan saya, Juang Astra Jenga, puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya benar-benar ketagihan pergi ke gunung. Bau tanah basah setelah hujan. Entahlah, itu tidak bisa digambarkan. Selalu membuat saya ingin kembali lagi ke gunung. Menurutmu bagaimana? Apa yang membuatmu kembali lagi ke hutan dan gunung? Ceritakan di kolom komentar, karena saya yakin kita semua punya alasan yang berbeda-beda. Oke, sekian dulu. Jika belum subscribe, silakan subscribe. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa bagikan atau tinggalkan jempol ke atas. Salam lestari, Vier Sabsari.